Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala Hadiratul mukarramin Ma'ashir Al-Azadidha Al-Qurma Para Guru Bapak-bapak maupun Ibu-ibu Yang dirahmatili Allah Alhamdulillah Sampai hari ini Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Sehingga dapat Melaksanakan Ibadah di bulan puasa Di bulan Ramadan Baik itu ibadah Wajib seperti puasa, juga sholat lima waktu dan juga Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir dalam majlis tahlim. Dan malam harinya bisa menambah waktu untuk sholat maraweh, berjamaah, serta amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini. Diterima oleh Allah SWT Dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma Amin Bapak-bapak Ibu-ibu Ustadz-ustadzah Yang dirahmati oleh Allah Lalu saya diberi tema Tentang Ahlu sunnah wal jamaah Yang Dewasa ini persinggungan Dengan Marahnya aliran-aliran sesat Ini sebenarnya Bukan tema ringan ini ya Temanya tema berat barang Barangkali yang cocok itu Kalau bukan puasa ya Karena ada minumnya ya Kalau siang Ya beginilah Suara sudah hampir Tinggal seperempat Jadi ya tapi temanya tema yang luar biasa Tapi saya mencoba untuk Ikut membantu Panjenengan semua Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan Ada manfaatnya Tentunya banyak Kekurangannya ya Ya maklum, maklum ya, Di bulan puasa Yang kedua Kalau kita bicara aliran sesat itu Hawanya biasanya hawa atau udaranya itu udara panas, udara panas sih butuh stamina ya, butuh makan, butuh ini kan gitu ya. Sedangkan orang puasa ini untuk mengendorkan urat syaraf agar tidak panas kan gitu. Saya tadi berangkat ya perasaan kok kontradiksi, rombatun rombatun kok nggak mau gitu, tapi ya. Mudah-mudahan nahi mungkar yang kita laksanakan, walaupun mampunya hanya dengan inkar pilkolub, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya dahului kalau membahas aliran sesat itu harus kita mengetahui tentang nahi mungkar, Kewajiban nahi mungkar. Allah Subhanahu Wataala berfirman. Lahina yang kafirum mbanisraela ala lisanidawudawaisabni Maryam. Dari khabimagso wa kano yattadun, kano la yatnahounamun karin faglu. Tiak natalah orang-orang kafir dari bani Israel itu ala lisanidawudawaisabni Maryam melewati lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isab bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun tilanat itu karena mereka bermaksiat kepada Allah wa kanu dan maksiatnya itu melebihi batas maksiatnya melebihi batas kalau kita berpikir maksiat melebihi batas gimana ya mungkin mungkin ini ya, kalau zaman sekarang mohon maaf ini ya makanya enggak enak kalau Ramadan ini bahas masalah gini ga enak maaf ini ya tapi gambaran saya melebihi batas itu misalnya ada anak berzina dengan ibunya ini kan sudah sangat melebihi batas Iya da nggak bisa ditolerir atau anak membunuh ayahnya ini sudah keterlaluan gitu ya itu melebihi batas gimana Bani Israel itu kok dilaknat oleh Allah dan dikatakan melebihi batas ternyata yang disebutkan melebihi batas itu menurut Al-Qur'an lanjutan ayat adalah adalah kanu laa yanhauna 'an munkari mereka itu jika mendapati kemungkaran laa yanhaud tidak mencegahnya jadi kalau ada kemungkaran tidak dicegahnya itu termasuk juga wa ya mereka ini melebihi batas subha ya Jadi nahi mungkar ini suatu hal yang sangat perlu ya. Bukan sekedar main-main. Umumnya kalau kita atau masyarakat zaman sekarang atau para dai, para ustadz, para ulama, baik itu levelnya lokal atau provinsi, nasional bahkan dunia, barangkali begitu ya. Yang marah adalah amar makruf. Ya enggak? Amar makruf. Sedangkan nahi mungkarnya ini Ya pelek-pelek dulu kan gitu ya. Gimana situasinya. Karena orang Amar Ma'ruf itu enak dan menghasilkan sesuatu yang nyaman dalam pribadi, dalam kehidupannya. Orang untuk, maaf-maaf kalau kita mencari dihormati orang. Mencari dihormati orang. Perbanyaklah Amar Ma'ruf. Kalau minta dihormati orang. Banyak-banyaklah Amar Ma'ruf. Tapi... Kalau kita nahi mungkar itu bukan banyak dihormati orang, lebih banyak dimusuhi orang ini. Iyalah, karena nahi mungkar. Nah, makanya lebih praktis orang itu lebih senang amar ma'ruf padal nahi mungkar dalam firman Allah tadi itu. Ya, siapa orang yang tidak nahi mungkar? Nah, kalau disamakan dengan Bani Israel yang tidak mau nahi mungkar, itu naudzubillah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ini untuk dasari bahwa kita membahas pada hari ini adalah tentang aliran sesat yang kita wajib nahimkar. Baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati di Allah, kalau kita jujur ya, kita sebagai warga Ahlussunnah Wal Jamaah, mungkin gampangnya ringkasnya warga NU NO lah begitu ya. Gampangnya ringkasnya semacam itu. Ya tentu kita harus tahu NU NO itu didirikan untuk apa. Kenapa NU NO harus ber diri, kedirian kan dan siapa yang mendirikan, atas dasar apa NU NO itu didirikan? Nah, ringkas cerita kalau saya boleh bercerita agak secara ya. Bahwa dulu zaman Belanda masuk ke Indonesia, kita enggak usah nyapanya Wali Songo ya, terlalu jauh. zaman Belanda masuk ke Indonesia, yang para ulama juga ikut berperang di jalan Allah ya, memerangi Belanda yang mana Belanda itu membawa ajaran kekafirannya itu nasrani kan gitu, ringkas cerita memang ulama-ulama berperang dan juga masyarakat berperang melawan Belanda tapi perlu diingat Belanda datang di Indonesia ini juga ada nilai positifnya ya apa nilai positifnya karena ada Belanda maka ada jalan raya, maka ada kereta api maka ada dan lain sebagainya Kedemikian. kalau kita melihat sejarah zaman sebelumnya itu kan orang-orang sistem kerajaan Jawa dan lain-lainnya kan naik kuda. Iya enggak? Tapi dengan adanya Belanda maka ada rel kereta api, ada jalan raya walaupun yang kerja adalah orang Indonesia dengan kerja rodi tapi yang memprakarsainnya adalah orang-orang Belanda. Itu harus kita jujur mengakuinya kan dibegini ya. Bangunan Belanda salah satunya itu kalau kita ke daerah Lumajang itu yang luar biasa ya dan kalau Bapak-bapak jeli itu ada sungai yang unik itu di Lumajang itu mungkin daerahnya Jatiroto barangkali ya sekitar itu, oh, itu sungai panjang nanti di tengah-tengah ini tiba-tiba sungainya ini terjun turun ke bawah balik lagi ke atas, ya ternyata di sini ada sungai yang menyimpang jadi seperti letter apa X gitu ya atau perempatan ini kan aneh nih coba kalau bapak, -bapak kelumajang cari itu ya apa yang saya katakan ini ya banyu putih daerah banyu putih Jatiroto itu. Itu saya turun, sengaja turun. Oppose, berarti Belanda itu, ya. Gitu ya. Oh ternyata ada sungai, dia bikin sungai. Sungai itu kan airnya mengalir. Itu bisa terjun, terjun dan balik ke atas lagi. Subhanallah. Nah ini ada. monggo cari kalau rekreasi ke sana. Disaksikan ini. Dan bukan saya akan memuji Belanda, tapi itulah. Termasuk kemajuan di zaman Belanda. Kayaknya orang Indonesia sampai zaman sekarang belum pernah buat semacam itu kayaknya ya. Ya baik. Nah kemajuan itu tentu saja ada pengaruhnya kepada masyarakat Indonesia. Antara lain mereka ini berasumsi ternyata produk luar negeri gitu ya itu ya lumayan juga ini baik. Karena itu kita diasumsikan bahwa hampir semua produk luar negeri dianggap lebih kreatif, lebih bagus, lebih apa ya bonafit daripada produk Indonesia. Kita sering dengar kan? Ringkasnya ini sebelum ini prolog dulu ya. Ringkasnya kadang-kadang jamaah haji kita mengoleng-oleh kita ya. Buat oleh-oleh baju atau peci. Atau mungkin kalau ibu-ibu dikasih apa jilbab. Dari mana? Beli dari Medina. Beli dari Mekah. Wah kita bangga mendapatkannya. Begitu sudah selesai di rumah kita ngelihat Eh ternyata made in bangil. gitu ya Belinya di Mekah. Orang Indonesia gak mau beli di bangil. Belinya di luar negeri dan lain sebagainya. Itu ternyata... Ya kita dibikin demikian oleh Belanda Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah, saya ingin menyampaikan begini Di zaman Kehdi Hashim Ash'ari ya, Beliau mempunyai beberapa kawan Antara lain juga Kehdi Ahmad Dahlan Nah, karena dianggap produk luar negeri itu Layak dijual Maka beliau-beliau secara dijual langsung Beliau ini berangkat ke Saudi Arabia Untuk apa? Ya mencari ilmu kalau mencari ilmu di Tanah air Ertok dianggap kurang cukup. Maka pergi lah keluar negeri tepatnya di Makkah Al-Mukaroma atau Haromen. Itu demikian. Dengan harapan apa? Beliau-beliau kalau pulang mendapatkan ilmu yang memadai dan luar biasa. Dan itu terbukti. Masya Allah terbukti ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pada akhirnya di sana lagi. Haji Hashim Asyari belajar kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan temannya itu ya satu latennya itu namanya Kyai Ahmad Dalan belajar kepada tokoh-tokoh yang ber, pemikirannya pemahamannya itu mengikuti uh, Rosyid Ridho dan Muhammad Abdu. Yang mana Rosyid Ridho dan Muhammad Abdu ini dari segi akidah mengikuti Ibnu Taimiyah. Di sisi lain ada orang-orang pengikut Ibnu Taimiyah yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, orang daerah Riyadh yang akhirnya mendirikan Nah, kumpulan yang diberi nama Wahabi atau kita Mengistilahkan dengan Wahabi Nah ini berbeda dengan apa yang dilakukan Oleh Roshid Ridho maupun oleh Muhammad Abdu nah, Berbeda sedikit walaupun sumbernya satu Yaitu Ibnu Taimiyah Nah ringkas cerita pulanglah mereka Tatkala kalau Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia Maka beliau mengatakan Wah Indonesia ini perlu diperbarui Tata cara berpikir keagamaannya Maka mendirikanlah Muhammad mati begitu ya. Ringkas cerita, karena melihat Kiai Haji Mari melihat begini loh, kok sekarang ada kelompok baru ini kelompoknya Ahmad Dahlan ini. Maka Kiai Haji Ahmad mengajak kawan-kawannya sepadan sepemahaman mendirikan Nahdlatul Ulama ya, atau ya, NU. Jadi NU itu didirikan benar-benar untuk menyaring paham-paham khususnya saat itu adalah paham yang diadopsi oleh ke Ahmad Dahlan Agar umat Islam Indonesia Tidak terpengaruh Maka berdirilah ringkas cerita dan Muhammad. Ya, Itu begitu Jelas ya Ini kita mengawali dari situ Sebenarnya kalau tarik ke atas panjang ceritanya ya Apalagi di zaman Wali Songo Ada namanya Sidi Jenar Sidi Jenar itu mengikuti aliran Wahidatul Wujud seperti Al-Hallaj Yang mana zamannya Al-Hallaj itu dulu Ada setoko, apa setoko Zaman dahulu ya Sebenarnya Al-Hajj itu dibunuh Artinya dihukum mati karena mengatakan Dirinya menyatu dengan Allah Dan mengatakan sudah tidak wajib Orang yang sudah hulul Atau itihad Atau menyatu dengan Allah Sudah tidak lagi wajib untuk Melaksanakan syariat Islam Termasuk sholat, zakat, puasa Maka oleh ulama-ulama terdahulu Diponis sebagai murtad Kemudian dibunuh itu Al-Hajj Nah Siti Jenglar juga demikian Di zamannya Wali Songo Tatkala sunan bonang wafat Maka Wali Songo ini mengajak Siti Jenar agar tetap jumlahnya sembilan, kemudian diajak musyawarah. Ternyata di situ terjadi kenyelanehan dari perilaku Siti Jenar yang mengaku bahwa dirinya menyatu dengan Allah pada akhirnya oleh Sunan Giri difonis fatwa mati oleh Sunan Giri itu demikian. Nah ini jauh sebelum Kiai Hasyim Asyari. Kita tidak bahas yang jauh itu ya. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang oleh Allah. Maka kalau kita bicara akidah alusna wal Jamaah apa yang diajarkan oleh wali Walisongo dilanjutkan oleh Kyai Hasyim Asy'ari berarti kita mengikuti mazhab pertama. Ahlussunnah wal Jamaah. Konsepnya gimana Ahlussunnah wal Jamaah? Konsep Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bidang tauhid atau akidah mengikuti uh, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ya. Gampangnya itu konsepnya tauhid 20 sifat Allah wajib dan muhal itu loh wujud kita banggo itu ya sedangkan lawannya rivalnya itu yaitu Muhammad Ridho, Muhammad Rosid Ridho dan siapa Muhammad Abdu Kemudian juga Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengikuti tiga tauhid yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat cuma tiga saja pembagiannya. Itu berbeda gitu ya dengan panjang apanya pembahasannya saya tidak masuk dalam pembahasan ini. Baik lanjut cerita Kemudian di zaman Kiai Qiyashif Asyari itu nah, VK-nya Mengikuti mazhab Syafi'i Tapi tidak menolak Tiga mazhab lainnya Sebagai referensi ya. Tapi pengamalannya adalah mengikuti mazhab Syafi'i nah, Itu di dalam segi VK Sedangkan dalam segi Tasawuf Maka Kiai Qiyashif Asyari Menggarisi bahwa NO itu mengikuti tasawufnya Imam Ghazali, kemudian Imam Abu Hasan Al ashari dan Imam Junayd Al Baghdadi dan ditambah juga di dalam keterangan-keterangan yang lain yaitu ikut tasawufnya Habib Abdullah Haddad. Ya di dalam sebuah kitab seperti Irsyadul Ibad dan lain sebagainya itu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu apa bedanya Imam Ghazali Imam Abu Hasan al-Ashari Imam Junid al-Baghdadi Imam Habib Abdullah Hadad Dengan tasawuf lainnya Ada perbedaan Perbedaannya bahwa Imam Junid al-Baghdadi Itu dikenal sebagai Tasawuf dengan standar syariat Jadi tasawufnya dengan standar syariat Karena itu yang dia Anggap diakui Sebagai wali oleh NO di zaman Keji Hasyim Asyari adalah Para wali yang melaksanakan Syariat bukan meninggalkan Syariat Contohnya maka para ulama-ulama Terdahulu sepakat dengan Apa yang sudah dilakukan oleh Sunan Giri dan Sunan Wali Somo lainnya yang uh, Mengedam alias menghukum uh, Mati Fatwa mati terhadap Siti Jenar. Kenapa sih di dijenar kok dihukum mati? Karena si dijenar tidak melaksanakan syarah Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa Gambarnya begitu Ya, maka tidak diterima Dan tidak disebut sebagai wali 9 Salah satu dari wali 9 Tidak Atau wali 10, tidak Karena apa? Karena memang bukan pelaksana syarah Itulah yang diadopsi oleh Giyaji Hashim Ash Ari Jelas ya? Jadi, Imam Junaid Al-Baghdadi Terus Imam Abu Hasan Ashadili sebagai tasawuf, ahli tasawuf. Kemudian sahabat Imam Ghazali dan Habib Abdullah Haddad itu adalah ulama-ulama yang mengakui kewalian seseorang ini, tasawuf seseorang harus dengan standar syari'at. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuktikan kalau ibu-ibu bapak-bapak membeli kitab eh ya, ya, maka ajaran pertama itu bapak-bapak. Padahal namanya kitab Ihya Ulamuddin dikenal sebagai kitab tasawuf paling nah, paling utama di dunia ini adalah kitab Ihya Ulamuddin. Tapi halaman pertama itu bukan langsung tingkat kewalian apa, syariat, hakikat, orang-orang sekarang makrifat. Bukan itu ternyata. Yang diajarkan adalah fikih, gimana tata cara berbudu, tata cara sholat, tata cara... Tuharok dan sebagainya. Nanti pada akhirnya mulai pembagian di dalam kitab itu gimana tata cara menata hati, bagaimana orang kalau bertobat, sampai kepada taraf-taraf kita diajari di kitab Ayah Al Qur'an itu mengenal bagaimana makom kewalian seseorang, bagaimana orang itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil dimulai dari standar syarikat itulah yang diadopsi oleh Kiai Kiai M Ashari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sayangnya Apa yang sudah digariskan oleh KJH Asyari ini Zaman-zaman sekarang sudah jarang Atau tidak banyak diminati oleh Warga NU NO. Itu begitu Beliau KJH Asyari itu punya kitab Kalau dikumpulkan saya punya Dan saya beli di BPNO itu Barangkali sekian ya Atau mungkin bapak-bapak kalau punya Terjemahan Maaf bukan terjemahan uh, Kamus Al-Munawir Ya Yes, Iskritu dari kumpulannya tulisan Kiai Hasyim Asy'ari. Yang sering saya baca itu satu paling menurut saya paling inti adalah namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau disitu menguraikan banyaknya aliran-aliran yang sudah keluar dari apa yang digariskan oleh beliau Ya, yaitu oleh NO begitu. Antara lain pada bab kedua Seingat saya, bab kedua dalam tulisan itu beliau mengatakan bahwasanya uh, warga Indonesia ini bertamasuk atau berpegang teguh dengan masyarakat ahlusunawal jamaah dan tidak boleh seorang pun dari warga NO keluar dari akhidat ahlusunawal jamaah. Dalam paragraf pertama itu dibahas tentang aliran-aliran yang diadopsi oleh G. Ahmad Dahlan, walaupun tidak menyebutkan. Di situ ada Roshid Ridho disebutkan. ya Kesesatan itu apa? Termasuk orang-orang Mujassimah. Apa itu orang Mujassimah? Kasarannya orang-orang wahabi itu adalah kaum Mujassimah. Apa itu kaum Mujassimah? Yaitu kaum yang menisbatkan badan atau tubuh kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi kalau di sana ada ayat Aynullah. Itu kan artinya dalam tekstualnya kan. Mata Allah kan begitu ya. Yadullah fauqa aydih maghlulah kan ada ya. Kan Yadullah, tangan Allah. Maka oleh orang-orang Mujassimah yang dianut oleh Ibnu Taimiyah dan orang-orang pengikutnya, itu yang dimaksud mata ya, seperti mata manusia ini. Bahkan salah satu dari toko Wahabi sendiri ini ada yang suatu saat maaf kalau saya contohkan, maaf ya. Saya contohkan ini turun habis ceramah, kemudian turunlah dia. Turun begitu. Sambil mengatakan yang siluropuna irlah sama idunia id kan sulih ada katanya dia mengatakan Allah itu turun ke langit dunia persis seperti turunku ini yaitu dengan kakinya jadi seperti undak-undakan gitu kan kita meyakini bahwasanya langit itu ada beberapa tingkat tujuh tingkat tingkat yang paling rendah yang kelihatan oleh kasat mata namanya langit yang pertama itu namanya sama idunia ya adi terang keterangan-keterangan dalam hadis ya memang terjadi bahwa Allah itu nasalurununa ila sa'id dunia kan gitu bahkan dalam kitab diba kan ada kan ya dalam kitab diba pun di situ ada disebutkan nah kalau kita alusna wal jamaah kita mengatakan bahwasanya Allah turun itu adalah rahmatullah rahmatnya Allah rahmatnya Allah turun ke samaid dunia ya sudah atau uh, utusan Allah yaitu para malaikat ya begitu, itu takwilannya alusunawal, jamaah bukan Allah turun dengan kakinya persis seperti kalau kita turun tangga itu yang diyakini oleh kaum mujassimah kaum mujassimah itu antara lain adalah ya kaum wahabi kalau sekarang ya. mereka menolak takwilan-takwilan dan lain sebagainya jelas ya, itu dibahas nah, itu yang oleh Kiai Hashim Asyari dikatakan jangan sampai warga NO ikut aliran-aliran semacam ini kemudian para, paragraf kedua beliau membahas tentang bahayanya Syiah ini ada para kedua sayang saya gak bawa bukunya ya sayang sekali itu beliau membagi begini bahwa di dunia ini Syiah bermacam-macam yang paling ringannya Syiah itu namanya Syiah Zaidiyah paling ringan-ringan kesalahan Syiah itu Syiah Zaidiyah yang paling berat adalah imamiyah alias al-hulu. Atau yang sangat keterlaluan. Al-hulu sangat keterlaluan. Apa bedanya Syiah Zaidia dengan Syiah imamiyah? Ringkas kalau Syiah imamiyah itu mereka mengingkari Al-Quran. Mengingkari keotentikan Al-Quran dalam buku buku mereka. Saya punya buku namanya Kitab al kafi, Juga karangan uh, Al-Ghulayni. Karangan uh, tokoh mereka orang Iran. Si Khomeini, gambarnya si Iran itu, si A Imamnya itu, si Khomeini. ya, yang juga menuhankan sebagian dari mereka menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, Rasulullah Taala Anhu. Saya punya di HP saya itu orang Si Am surat inna atau inakal kausar, inna atau inakal kausar dirubah, inna atau inakal kausar fasal kawan har bahkan Tuhan mereka dikatakan Haidar Haidar ya Haidar ya, Haidar Haidar Sina Ali bin Abi Talim ada dan mereka juga memiliki ritual-ritual yang memang keluar dari syariat islam mudah-mudahan nanti di akhir bisa saya setelkan ya kalau masih ada ya mudah-mudahan ya kalau ada bukti syia itu sesat nah itu yang paling berat yang paling ringan adalah syia zaidiya menurut kaya jahsyim asya'ari apa itu syia zaidiya? Syia Zaidia adalah Syia yang mengatakan bahwasannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Itu dibandingkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib jauh Derajat dan pangkatnya lebih afdol daripada tiga orang tersebut Tapi sekalipun Sayyidina Ali itu lebih afdol Derajatnya, kemuliaannya Maka Imamatul Mafdul istilahnya bahwasanya kepemimpinan orang yang kurang afdol itu masih diakui. Jadi ke kholifahan Syidina Abu Bakar, Syidina Umar, Syidina Uthman sah menurut Syiah Zaidiyah, tapi masalah afdholiyah setelah nabi langsung pada Syidina Ali bin Nabi, Thalib, begitu itu Syiah Zaidiyah. Sedangkan Ahlussunnah Wal Jamaah itu meyakini dalam kitab-kitab Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa secara urut bahawa afdalun nas ba'da an-nabi sebaik-baik orang setelah nabi itu adalah Sayyidina Bakar kemudian Sayyidina Umar kemudian Sayyidina Uthman kemudian Sayyidina Ali. Tapi kalau orang Syiah Zaidiyah mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal daripada tiga orang tersebut, itu saja. Semuanya lain amaliannya, keyakinannya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah mempunyai kitab namanya Subul Salam yang sudah sering kita dengarkan ya. Itu karangan orang Syiah Zaidiyah. Cuman subhanallah. Banyak ulama-ulama lain mengatakan Syiah Zaidiyah itu tidak salah dan tidak sesat. Wong cuman tafdil saja kok mengatakan begitu saja kok. Ya. Barangkali kalau kita zaman sekarang ini ada orang yang bahasanya nge-fan gitu ya. ya. Saya dengan ayah saya misalnya. Saya dengan ayah saya ya jelas ayah saya lebih afdal daripada saya kan gitu. Tapi orang nge-fan kan kadang-kadang berbeda ya. Yang satu nge-fan pada ayah saya, yang satu nge-fan pada saya kan gitu. Mungkin terjadi, sebenarnya kan demikian Betul, nah? Nah, Hanya ngefans saja Itu menurut ulama-ulama Banyak mengatakan, ya gak apa-apa Ngefans saja, mengatakan Kalaupun misalnya ini ya, misalnya Ada bertanya bertanya, lah, Abdul mana ini Ustaz Lutfi Dengan ayahnya, ternyata yang ngefans saya Mengatakan, Abdul Ustaz Lutfi kenapa Suaranya lantang misalnya, kan mungkin saja Iya gak, nah, kalau abahnya Karena sudah sepuluh, suaranya pelan Jadi saya senangkan kepada Ustaz Lutfi, karena suaranya lantang kan boleh, gak masalah kan Sebenarnya, permasalahan kayak gini Subhanallah, ulama-ulama mengatakan. Tidak apa-apa itu si Azaidiyah. Tapi Kejahsyim Asyari beda ternyata. Kejahsyim Asyari itu berbeda. Mungkin dari kasifnya beliau. Dari kewalian beliau. Akan melihat di masa masakan datang. Ini orang-orang NU NO Pada gandrong dengan si A. Maka beliau mengatakan. Si Azaidiyah min ahlil bid'ah. Si Azaidiyah ini sesat termasuk. Menurut Kejahsyim Asyari dalam bukunya risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Eh, sekarang kan marak itu Di Malang aja Al-Kautsar sudah Syiah sekarang. Padahal yang belajar di situ banyak anak-anak kita -anak orang NU. NO, betul enggak? Marak Syiah ini. Apalagi sejak revolusi Iran. Lah, di dalam kitab Kiai Hasyim Asy'ari sudah dilarang, jangan sekali-kali warga NU NO mendekat apalagi ikut kepada golongan Syiah. Begitu. Sekarang tidak. Wah, saya membaca beberapa Makalan segala macam. Jadi no pun yang mahu dibawa ting atas di PW sampai di PB ada aja orang yang pro dengan si A. Ah. Naudzubillahin. Tapi begitu kenyataannya di lapangan berbeda dengan apa yang digariskan oleh Kiai Haji Hisham Aish itu dalam paragraf kedua. Dalam paragraf ketiga kompleks yang dibahas beliau tentang abahyun. Abahyun itu apa? Dari kalimat mubah. Kelompok apa apa itu kelompok yang mubah mubah itu apa boleh maksudnya segala sesuatu itu boleh, enggak ada larangan sama sekali. Ya orang mau sholat boleh, enggak sholat juga boleh. Itu orang enggak mau mencuri boleh, mau mencuri juga boleh. Namanya apa bebas. Yang penting enggak terikat syariat, tapi tetap Islam. Jadi Islamnya Islam KTP begitu barangkali ya. Islam KTP aja. Kebanyakan orang-orang yang di jalan jenis jenisan KTP aja. Kalau kepada kemaksiatan enggak mau mereka. Ya dah. Kalau tidak sholat, ya memang langganan. Tapi suruh mencuri, ojok disi, kan gitu ya. Suruh mabuk, jangan dulu. Saya walaupun tidak sholat, saya tidak mau mabuk. Kan banyak demikian. Nah, sama aku tidak sholat. Sik, dongak notok. Nah, Islamnya KTP katanya gitu ya. tanya. Tapi kalau Abahiyun tidak. Bahkan menghalalkan. Tidak apa-apa tidak sholat. Saya sudah sampai pada batas tertentu. Tidak apa-apa tidak sholat. Begitu. Namanya apa? Abahiyun. Nah, sekarang Abahiyun ini dikembangkan oleh orang-orang liberal. Ya, Abah hiun dikembangkan oleh orang-orang liberal Liberal itu luar biasa Liberal itu sebenarnya apa? Itu mereka bebas, mubah Namanya liberal kan bebas Dengan bahasa Arabnya mubah Dalam konsep yang disampaikan oleh Kehijian Ashari namanya Abah hiun ya, Jadi kebebasan untuk berekspresi Di zaman Kehijian Ashari Sudah ada, tapi berbeda Dengan zaman sekarang liberalnya Kalau zaman sekarang liberalisme Itu diambil dari ajaran orang-orang barat yaitu orang-orang hmm. orientalis kita sudah dengar orang orientalis di zaman dahulu guru-guru kita memberitahukan apa itu orientalis, yaitu orang barat yang mempelajari ketimuran alias keislaman bukan untuk diamalkan tapi sekedar untuk kajian. Jian toko orientalis di zaman Belanda adalah Snook Hugrowne ya. Van der Plas dan lain sebagainya Ya, itu toko-toko orientalis di zaman Belanda, sekarang tidak itu anak-anak kita ya diberi beasiswa untuk pergi ke barat, mana saja barat. Mau London, mau apa namanya? Washington, mau apa saja di sana, mereka kalau misalnya belajar sains gitu ya, belajar tentang ilmu-ilmu apa namanya? Ya, pengetahuan ke angkasa atau apa kayak gitu, saya boleh-boleh saja, tapi enggak. Di sana itu ada banyak ya diadakan kajian-kajian keislaman persamaan agama nah, agama apa saja nanti disatukan jadi satu di sana kemudian digodoklah menjadi suatu persamaan agama maka anak-anak kita kalau dulu dimulai itu sebenarnya zamannya Norcholis Majid Norcholis Majid itu saya baca bukunya dia negara agama dia bersetru pemikiran dengan gurunya yaitu Profesor Rum saya baca juga. Nurholis Majid itu mengatakan tidak ada negara agama, sedangkan Profesoru mengatakan ada negara agama, yaitu setiap negara yang memperlakukan syariat Islam namanya negara agama. Ini orang Muhammadiah ini, orang Muhammadiah. Tapi saya baca juga, oh, Itu seru perdebatannya. Lo nah, kenapa kok Nurholis Majid mengatakan tidak ada negara agama waktu itu karena dia produk dari Barat, kuliah di sana maka terjadilah surat menyurat dengan gurunya. Nah, maka inilah salah satu pencetus dari liberalisme yang ada di Indonesia, cuman zaman itu namanya bukan liberal, namanya masih sekuler begitu ya istilahnya sekuler. Saya waktu pergi ke Malaysia, saya bicara liberal, mereka tidak paham liberal. Apa itu liberal? Sekuler. Oh, kami paham sekuler. Nah, sekarang padahal liberal sekuler ya jadi satu plural pluralisme liberalisme sekularisme ini menjadi satu sekarang di Indonesia. Eh, ya, dibawa oleh anak-anak atau orang-orang yang afirasih pemikirannya ke dunia. Barat. Nah, ini kalau kita rajin membuka internet nauzubillah min dzalik. Seperti contoh Saidiman Ahmad itu mengatakan demikian ya. Mempunyai Tuhan yang banyak tentunya lebih demokratis daripada mempunyai Tuhan yang satu yang otoriter. Kita sudah banyak dikorbankan oleh dunia otoritas. Kita lebih senang mencari yang demokrasi. Maka memilih Tuhan yang banyak Kurma kita gimana gini? Wijahan kayak gini. Muslim enggak kayak gini. Iya, begini. Itu salah satu pernyataan Saidiman Ahmad. Ya, eh, Romli mengatakan, "Adakah Islam yang asli itu? Islam yang asli sudah dari sononya adalah agama oplosan." Gimana agama oplosan maksudnya? Yang oplos, oplos dari Hindu, oplos dari Buddha, oplos dari Konghucu, dari itu keyakinannya anak anak sekarang. Mau kok dicari di situ ya, nanti kalau di Google ya. Guntur Romliget agama oplosan. Pasti keluar. Pasti keluar. Sidiman Ahmad, ya? Saidiman Ahmad namanya ini. Orang elu gambarnya ini, ya. Banyak bosian dunia-dunia kayak begitu ini yang sudah luar biasa keluar dari apa yang digariskan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam konsep beliau adalah mewaspadai gerakan abahiyun yaitu orang yang bebas untuk berekspresi presi. Ini tiga aliran ini yang sekarang kuat di Indonesia. Ya, terus ada lagi aliran-aliran semacam ahmadiyah yang sudah ahmadiyah mempunyai nabi tersendiri yaitu mirza gulam ahmad mirza gulam ahmad ini adalah orang India yang dipasang oleh penjajah Inggris untuk menghancurkan konsep jihad di saat itu. Karena orang-orang India, Muslim India ini mengadakan perlawanan kepada penjajah Inggris. Kemudian dibuatlah nah, skenario gimana caranya ada orang Islam yang membatalkan atau menghapus nasikh mansuk pada ayat-ayat jihad. Jadi yang nasikh mansuknya yang menghapus itu bukan Allah. Tapi adalah siapa? Mirza Gulam Ahmad. Sebenarnya Mirza Gulam Ahmad itu adalah anak dari seorang pegawai. Kemudian dilihat, wah ini bisa ini ya mungkin kalau penampilannya kalau di Indonesia ini wah ini penampilannya pas ini enak, ini misalnya gitu ya, gaga, ya punya wibawa iki aja dijadikan ah, nabi baru akhirnya diangkat jadi nabi baru kemudian disetting sedikan rupa sampe lah yang mengakui pertama dia sebagai nabi Ahmad, Mirja Gulam Ahmad adalah orang-orang ah, pemerintahan, pemerintah apa? pemerintah yang berafiliasi dengan ah, penjajah Inggris di India. Yang unik di India ini, di India. Ini namanya Ahmadiyah dikatakan uh, minoritas non muslim di India. Ya? Itu yang namanya Ahmadiyah dikatakan minoritas non muslim. Aneh. Sedangkan di beberapa negara di Indonesia katanya apa? Islam Ahmadiyah. Di negaranya sendiri dikatakan minoritas non muslim. Subhanallah. Anehnya. Nah, itu itu demikian ada juga uh, LDII jadi nah, kita pahami ya LDII itu dulu zaman penyamain S masih seger itu kan pernah terlibat dengan LDII yaitu namanya Islam Jemaah ya Islam Jemaah kemudian berubah menjadi Lemkari kemudian berubah lagi menjadi apa Darul Hadis. berubah lagi menjadi LDII nah masalahnya LDII menjadi resmi Sebagai suatu ormas resmi karena zamannya Pak Arto di akhir-akhir itu mau lengser, Kemudian Pak Arto kurang suara yang saya tahu dalam sejarah uh, percaturan politik Kemudian orang-orang LDI menawarkan diri Pak kalau kami-kami diresmikan menjadi satu organisasi resmi kenegaraan Seperti Endo Muhammadiyah maka suara kami kami berikan kepada Bapak Akhirnya diresmikan Kalau sudah diresmikan ya repot jadinya padahal dulunya dilarang kan gitu kan dulu pernah di, ah, dilarang bahkan ditutup kan gitu ya itu zamannya Pak Harto. sebelum lengsir, jauh sebelum lengsir ya mungkin kudang 2 periode barangkali begitu ya nah itu LDI ini bermekaran di sekitar kita ada ya, sekitar warga albisunawal jamaah kemudian ada aliran-aliran baru ya kalau kita ngeliat aneh, lia eden gitu ya kok lia eden, memang eden barangkali begitu ya nah kemarin kan kirim surat kepada presiden nah ini beritanya ini saya baca dia kirim surat pada presiden minta izin karena malika jibril dengan naik buruk mau uh, transit di monas ini kan ini waras oh ya opo ya edan dan waras masa malika jibril mau transit di monas kalaupun misalnya iya yang masuk akal itu ya Transit di istiqlal itu masuk akal Betul? Ini di Monas Tempatnya apa? Monas kan demikian Ya la Ini ada Dan punya pengikut Salah satu pengikutnya yang saya baca itu adalah Seorang mahasiswa IAIN Orang NO Ih jadi pengikutnya Ini apa gerangan? Inilah barangkali yang dikhawatirkan oleh Giaji Hashim Ash Ari. Belum lagi aliran-aliran yang berafiliasi kepada torekot tapi torekotnya ini tidak beres, torekot syaza, torekot syaza, torekot yang yang tidak benar, ya. Nah, kemarin saya dapat laporan bahwa di daerah Jabung atau arah ke Jabung sana itu ada torekot baru, aliran baru, namanya Tawajo, Tarawat nah, Tawajo, ya. itu aneh. Saya baca ajarannya begini, Ajarannya begini bahwa orang itu kalau sholat harus tahu siapa Tuhannya kalau belum pernah melihat Tuhan maka sholatnya tidak bakalan khusyuk maka diajarilah nah, diajari sholat dalam satu sisi sesi begitu dari sholat katanya kepalanya ini dipegang oleh pemimpinnya ini begitu dipegang langsung dia tidak sadar dia suruh matanya terpejam kemudian akan melihat cahaya menurut ceritanya ini ya, ya maka dikatakan ya cahaya itulah Tuhanmu itu katanya, maka setiap sholat dia berkeyakinan itu cahaya dari Tuhan itu mungkin. Nah ini kan aneh-aneh saja gitu ya. Masa kita mau suruh lihat Tuhan? Wong oh, kita ini siapa? Wong oh, Nabi Musa itu enggak kuat lihat Tuhan. Nabi Musa itu yang paling luar biasa. Nabi Musa ini adalah sosok apa? Manusia yang kekar Nabi Musa ini. Ya banyak riwayat ya, banyak riwayat. Bahkan ada. Walau alam kebenaran ini karenanya juga Israeliyah Tapi boleh kalau, kalau dalam hadis katakan hadis an Bani Israel walah haruj Kamu bicara tentang Bani Israel walah haruj Tidak apa-apa Walaupun bukan suatu keyakinan kita Tapi dalam Israeliyah itu terangkan bagi Suatu saat Nabi Musa didatangi oleh Malaikat Walhasil terjadilah uh, perbedaan pendapat Dengan malaikat, malaikat dikaplok Wah, Begitu Ini siapa namanya Nabi Musa itu luar biasa Nabi Musa dan malaikatnya lari terbirir birir barangkali gitu ya. Itu Nabi Musa alaihissalam kuat, sekuat itu Nabi Musa tidak kuat melihat Allah. Itu ceritanya begitu dalam Al Quran tidak mampu Nabi Musa melihat Allah. Ya tak? Lihat orang mana? Japong kau jadi itu logo Allah ini kan lucu ini ya. Wah, TiOPO. Ini jadi luar biasa itulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu Barangkali kalau saya mengajak ya, Kalau saya pribadi Sejak lama saya belajar mempelajari Dulu saya pernah dipanggil oleh Kiai Yusuf Hashim Waktu itu Waktu saya pulang dari Megas 91 Barangkali peristiwanya sekitar 92-93 Waktu itu apa saya ketemu Kiai Yusuf Hashim Saya ini senang nulis orangnya. Suatu saat tulisan saya sampai kepada Kiai Yusuf Hashim Panggilannya Pak Ut itu, ya. Pak Ut itu panggilannya nah, Sudah Akhirnya rupanya beliau cocok dengan tulisan saya Waktu ketemu abah saya, katakan kiai kepada abah saya Saya senang sama Gus Lutfi itu, suruh ke saya Akhirnya saya diperintah sama abah Lutfi, kamu dipanggil sama Pak Ut Tidak ada apa Pak? Israno'ai, orang sepuh, israno'ai Akhirnya saya ke sana Supanallah saya ke sana Kemudian saya diminta nginep 3 hari saya di sana Kemudian saya diginikan Lutfi, kamu turun ke sini yo, Giyai-giyai Tikai kamar ini luar biasa. Iki kamar Mbak Asyari ini kamarnya Bahasyim Ashari ini. Kamarnya Bahasyim Ashari. Oh tu saya rasanya ini kan, waduh Barokah tu gonding, tiuppo kan gitu ya. Akhirnya saya bilang begini, Begini kiai. Tapi saya ni orangnya suka baca, saya ini suka ini. Saya rugi kalau kesini cuma main do, adanya rugi ya. Tak bukan rugi, tapi ada sesuatu yang ingin saya lakukan di sini. Apa? Saya kepingin tulisan-tulisan kiai -tulisan Bahasyim Ashari di mana itu. Akhirnya ada stafnya saya disuruh pergi ke salah satu maktabah atilas apa namanya? perpustakaannya pesantren. Ya, dibukakan khusus ada satu almari itu miliknya Kyai Syamsyari, kemudian saya dibukakan surat-menyuratnya Kyai Syamsyari. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, ada juga Pego. Terus saya begitu. ini tulisannya ini melawan Belanda luar biasa, melawan kekafiran luar biasa, melawan kemaksiatan luar biasa. Sejak itu saya timbul, wah tak ingin caranya aku tak melok Giaji Hashim Ash'ari saja. Sudah. Ya, saya melok meloknya, saya tidak mau. Lianes. Pokoknya Giaji Hashim Ash'ari tidak mau lainnya saya. Sudah, akhirnya Alhamdulillah terinspirasi saya terus mengkaji sampai mencari buku-buku. Alhamdulillah sekarang dapat bukunya Giaji Hashim Ash'ari, acaranya yang sekian itu sering saya buka, saya pelajari. Luar biasa, itu keyakinan saya sebagai warna, warga NU. NO, saya ingin rojok pada Giaji Hashim Ash'ari. Hari. Karena setelah Giaji Hashim Asyari ini Mulai banyaklah baral yang NU NO terlibat politik NU terlibat ini dan segala macam Terlibat aliran sesat Terlibat ini terlibat perseteruan dan segala macam Maka saya akan menjadi renas Kalau saya ini kembali kepada Ajaran Giaji Hashim Asyari Yang dalam bahasa orang dulu Namanya Hidto NU NO 2006 ya, 2006 ya Hidto NU NO 2006 Apa? 192 iya 26 kan gitu kita kalau dari Indonesia saya kamu lahir tahun berapa? 65 oh maksud 65? Oh, bukan 1965 makanya kripto 26 gitu ya eh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai buku ketima ini bisa carikan diskusi yang baik dan mudah-mudahan kita juga kembali kepada matlab yang benar sesuai dengan ajaran para ulama-ulama terdahulu yang kita tidak akan keluar dari ajaran ulama terdahulu agar selamat di dunia itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh